Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Was salaam. Alhamdulillah nahmaduhu wa al wa may al-amru wa may yadin wa al-shukra ila Allah wa wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi Pada malam hari ini Kita bisa Kembali Berkumpul di masjid ini Dalam rangka melanjutkan Pengajian Rutin kita di dalam Pembahasan kita Masa ilmu Jemini kebiasaan, kebiasaan Dan budaya Orang-orang Zaman Jemini Ya Wawancara dan jam yang dimulai pada malam sembaran wadah. Pada malam hari ini kita akan membahas jenis kebudayaan <coughs> orang jahiliyah <Jairia, coughs> nomor 4 yaitu pada zaman jahiliyah ukuran kebenaran yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran suatu ajaran, sesuatu amalan benar atau salah itu dengan banyaknya pengikut. Ya. Ini pada zaman dulu, zaman dia inilah. Ukuran kebenaran adalah dengan banyaknya pengikut. Jika Pengikutnya banyak suatu amalan suatu ajaran jika banyak diikuti oleh orang maka ini dianggap benar. Ya. Dan sebaliknya kalau orang sulit, jika ada suatu ajaran atau amalan pengikutnya cuma sedikit. Maka ini dianggap ajaran yang sesat, ajaran yang salah. Ya ini zaman ri, zaman jahiliyah seperti. itu Dan keadaan seperti ini sudah terjadi pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah SAW. Ya, pada zaman nabi-nabi Terdahulu Sebelum nabi kita Nabi Muhammad Salamu'ala ya, Ukuran kebenaran Juga dengan banyaknya pengikut. Contoh atau Kisah yang pertama Yang menunjukkan akan hal ini Adalah Kisah Perjalanan dakwah Nabi nuh alaihi salam. Nabi nuh alaihi salam adalah Rasul yang pertama yang Allah utus ke permukaan bumi. Dan Nabi nuh alaihi salam oh ditinggalkan ibu ibu. Allah subhanahu wa taala berikan anugerah umur yang panjang. Nabi nuh itu umurnya panjang. Orang-orang zaman dahulu itu umurnya panjang-panjang Tidak seperti sekarang Ya umur di bawah 100 tahun Kalau pada zaman dahulu usia manusia itu di atas 100 tahun ya. Nabi itu, Allah subhanahu wa ta'ala Sampaikan di dalam salah satu ayatnya di dalam Al-Quran Fala fi kaumih al-fasa nastin illa Nabi Lu itu berada di kaumnya, hidup di tengah-tengah kaumnya selama seribu tahun dikurangi lima puluh. Jadi Nabi Lu itu umurnya dakwah kepada kaumnya itu sembilan ratus. 50 tahun, saya tahun ini Nabi Nuh Alisal berjalan mengajar manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sangat panjang sekali umurnya. Kemudian juga bapak-bapak, Nabi Nuh Alisal itu berdakwah Siang dan malam Jadi Sepanjang waktu 950 tahun Itu Botel-leren Siang malam Dijadikan Suatu amalan utama Ya Di dalam surah Nuh Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Ucapan Nabi Nuh kalau ya, Robi ini dahau tu kau milai lawanahar, Nabi Nuh mengatakan Rob, wahai Robku, sesungguhnya aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Ya, Lailan malam, wadahar Rob dan siang, siang malam terus berdakwah, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Nabi nu mengatakan, cuma ini dahau tuhun Nabi nu itu mengajak kaumnya dengan segala cara, segala metode yang diperkirakan kaumnya itu bisa mengikuti ajaran Islam menyembah Allah dengan ciharoh dengan terang terangan. Tuma asroh tu Kemudian dengan secara pribadi didatangi rumah ke rumah, ya dengan segala cara, segala metode ditempuh oleh Nabi nu Al Islam untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran. Tetapi bagaimana hasilnya, bapak-bapak, oh ibu-ibu? Hasil dakwah Nabi nu, ya? Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Hud ayat ke-40 Wa ma amana illa qalil Tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Ya, yang yang ikut ajaran Nabi Nuh itu hanya sedikit. Ya, padahal 950 tahun berdakwah siang malam Dengan berbagai cara Tetapi hasilnya adalah cuma sedikit Ya, Ini keadaan orang-orang zaman dahulu Yang mereka anggap benar adalah yang banyak ya. Tidak mau ikut Kenapa tidak mau ikut acara Nabi Nuh alaihi salam Padahal ajaran Nabi Nuh itu benar, lars. Ya dari Allah wahyu. Sebabnya kenapa, oh, bapak ibu? Karena pengikutnya hanya sedikit. Nabi Nuh itu pengikutnya hanya sedikit, sehingga dianggap ajaran sesat, ajaran yang tidak benar, sehingga tidak diikuti oleh kaumnya. Ya ini zaman Nabi Nuh. Demikian pula pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wama aktharun nasi walaw haras ta Yang artinya dan sebagian besar manusia tidak akan mau beriman walaupun kamu wahai Yusuf menginginkan mereka untuk beriman. Tetapi yang akan beriman hanya sedikit Ya artinya Memang seperti itu keadaan manusia Pada zaman dahulu Tidak mengikuti ajaran Nabi dan Rasul Karena pengikutnya hanya sedikit Dianggap salah Ya Demikian pula Zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW Ya Allah utus Nabi kita Nabi Muhammad Ke bumi seorang diri Satu orang Dalam keadaan seluruh penduduk Bumi pada waktu itu Dalam kekafiran, Dalam kesesatan Dalam kesyirikan Ya hanya sedikit manusia Yang Masih mengikuti ajaran yang lurus ajaran Nabi Ibrahim ajaran Nabi Isa hanya sedikit tetapi mayoritas penduduk bumi dalam kesesatan ya Allah utus Nabi Muhammad satu orang seorang diri ya menjelaskan tentang kebenaran dan orang-orang musyrik pada zaman dahulu juga tidak ikut Ajaran Nabi Muhammad saw adalah karena salah satu sebabnya adalah karena pengikut yang mengikuti ajaran Islam hanya sedikit orang-orang lemah, orang-orang mistis. Ya. Ini ya Bapak ibu-ibu budaya dan kebiasaan orang jahiliyah ukuran. Kebenaran adalah banyaknya pengikut. Kalau pengikutnya banyak, berarti benar. Kalau pengikutnya sedikit, berarti salah. Ya, ini zaman dulu. Kemudian, setelah datang ajaran Islam dengan diucapkannya Rasulullah jadi turunkan Al Qur'an, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dan juga Rasulullah SAW mengajarkan. Menuntunkan bahwa Kebenaran Yang benar, yang leres Itu bukan ukurannya dengan Banyak yang mengikut Belum tentu Yang pengikutnya banyak itu benar Belum tentu yang pengikutnya Sedikit itu salah Ya <tuh> Tetapi Yang benar adalah Apa-apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Ajaran, amalan Agama Yang cocok Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Ini yang benar Walaupun pengikutnya sedikit Dan segala ajaran Yang tidak sesuai Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Ini salah Walaupun yang ikut banyak Walaupun yang mengamalkannya banyak Ya ini Setelah datang Islam Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 116 Wa in tuti <mukli> akramat fil ardi yulukan sabilillah <sebagainya> ya yang artinya dan jika kamu menuruti mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi kalau kita ikut kebanyakan manusia di muka bumi, ikut mayoritas, ikut banyak orang yunilulka, maka orang-orang yang banyak itu akan menyesatkan kamu. Anshabi dari jalan yang lurus yang benar kepada Allah. Ya, kalau kita ikut orang banyak itu mereka akan menyesatkan. Karena kebanyakan manusia itu hanya mengikuti persangkaan Ya hanya ikut-ikutan persangkaan belakang Dan sesungguhnya mereka itu hanya membuat Di budaya kedustaan terhadap Allah SWT Ya ini orang-orang Nah, jelas di dalam Al-Qur'an menjelaskan mengatakan kepada kita kalau kita hanya ikut manusia yang banyak maka kita akan sesat. Dan seperti ini, kita lihat dan kita rasakan pada zaman kita antara orang yang baik dan orang yang jelek itu lebih banyak orang yang jelek, orang yang jujur yang sulit dicari yang jujur, orang yang baik, sulit, orang yang sholat sangat sedikit. Ya, misalnya satu rt, satu rw, satu kelurahan, ya, bisa kita hitung siapa yang mau sholat di masjid, siapa yang mau sholat jamaah, siapa yang mau pengajian, dan siapa yang tidak mau ke masjid, siapa yang tidak pengajian lebih banyak mana? Ya, ini kalau diajak sholat, diajak pengajian sedikit yang hadir. Tapi kalau ada apa pertunjukan, jambutan atau yang lain, maka banyak orang akan datang. Ya, ini kita saksikan. Pada zaman ini juga kebanyakan manusia itu, ya tidak mengikuti. Kebaikan dan kebenaran Kalau kita hanya ikut-ikut manusia yang banyak Mereka akan menyesatkan kita Kemudian Juga di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Di dalam surat Allah Ayat 187 وَلَكِنَّ أَكْثَرًا نَاسِنَا يَعْلَمُ Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui Tidak mengetahui kebaikan Tidak mengetahui kebenaran Tidak mengetahui ajaran Al-Quran dan Sunnah yang benar Ya, Kebanyakan manusia Yang mengetahui hanya sedikit Para ulama sedikit Para ustaz juga sedikit para mubalig-mubalig juga sedikit. Yang mau belajar Islam juga sedikit. Ya, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mau belajar Islam. Nah, kemudian juga ini dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti itu. Kemudian juga dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan kepada kita bahwa ukuran kebenaran itu bukan banyaknya pengikut. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam bukhari dan juga Imam Muslim tentang kisah 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab di situ diceritakan para aibul nabi ya, Rasulullah pernah melihat ya, diperlihatkan oleh Allah nabi nabi-nabi zaman -nabi dahulu wa ma'arur rohat ada nabi yang memiliki pengikut rohat rohat itu jumlah 3 sampai 9 orang ya, nabi tapi yang ikut hanya 3 orang Nabi yang ikut hanya lima orang kepada Nabi. Wan Nabiyah dan juga ada Nabi. Wamaahur Rasul yang mengikuti hanya satu orang. War Rasulah atau dua orang. Wan Nabiyah lain samaahur Ahad dan juga Rasulullah SAW melihat Nabi. Pada zaman dulu Yang tidak punya pengikut Sama sekali ya, Nabi yang tidak punya Pengikut tidak diikuti oleh Satupun dari manusia Padahal Nabi Dan Nabi itu membawa kebenaran Membawa kebaikan Membawa ajaran Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi Tidak ada yang mengikut Ya ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh dan bukan merupakan ajaran Islam Bahwa kebaikan dan kebenaran itu dengan dilihat pengikut Ya, Kalau pengikutnya banyak, oh benar saya ikut Kalau sedikit ini salah, saya tidak mau ikut Ini tidak sesuai dengan ajaran kita, ajaran Islam Ya. Bahwa oh, bapak ibu, ibu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bahwa orang-orang yang berpegang dengan kebenaran ya nanti pada akhir zaman ya kita juga sekarang ini saat niki berada di akhir zaman. Akhir zaman artinya Ya akhir-akhir menjelang hari kiamat, walaupun kita belum melihat menyaksikan tanda-tanda kiamat yang besar, tapi kita sudah menyaksikan tanda-tanda kiamat kecil. Ya banyak tanda kiamat kecil sudah kita saksikan. Rasulullah mengatakan, Islam pada akhir zaman badal Islamu wariban. Ya, Islam itu Abad-abad itu datang dalam keadaan asing, wori itu asing, asing itu tidak dikenal, hanya sedikit. Jadi awal Islam, awal Islam hanya Rasulullah saja satu orang, diikuti oleh istrinya Khadijah dua orang, diikuti oleh Abu Bakar Ali, ya Sahabat-Sahabat yang sedikit. Dibandingkan orang-orang kafir Quraisy, -orang Arab yang lebih banyak, negi Islam, badal Islam goliban. Islam itu dulu datang dalam keadaan asing, cuma sedikit pengikutnya. Wasamu dukama badal goliban. Kemudian setelah Islam sedikit menjadi tambah banyak, tambah banyak dan berhasil. Ya, Rasulullah Hijrah ke kota Madinah Di Madinah ada orang Mansur Yang membela, yang menolong Setelah itu Bisa mengalahkan Orang musrik di Mekah Kemudian bisa Mengalahkan orang-orang Kafir, Persia Romawi Islam menjadi banyak Ya, Setelah asik, kemudian menjadi banyak Angkat tetapi Rasulullah mengatakan Wasauju kama badah. Nanti setelah banyak Islam itu akan menjadi sedikit lagi seperti dulu awal datangnya. Sedikit jadi banyak, nanti jadi sedikit lagi. Fatuubah sinuborab, maka berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang terhasil pada waktu nanti akhir zaman. Artinya apa, oh, bapak-bapak ibu-ibu? Nanti pada akhir zaman, ya, walaupun kita sekarang ya e, sudah melihat tanda-tanda, tapi umat Islam pada zaman ini masih banyak. Alhamdulillah, dan ajaran Islam juga masih tersebar, walaupun pengikutnya sedikit, tapi masih tersebar ajaran Islam. Tapi nanti menjelang hari kiamat Islam itu akan menjadi sedikit, menjadi asing lagi. Ya orang-orang diceritakan di dalam hadis yang shohih orang Islam nanti menjelang hari kiamat pun ada gak kenal sholat tiang ya, Islam tiang Islam tapi gak kenal sholat sama sekali yang mereka kenal yang tersisa dari ajaran apa ayahnya Orang tuanya hanya Allah Allah, ya, hanya ajaran Allah Allah orang Islam ini terakhir orang-orang Islam seperti, ini. ya menjadi orang yang terasing sedikit <tid> tidak kenal sholat, tidak kenal puasa, tidak kenal haji, tapi hanya kenal iman Allah Allah, sesembahannya Allah Robnya Allah yang menciptakannya. Ya, kemudian setelah itu Islam akan hilang sama sekali di permukaan bumi menjelang hari kiamat dengan datangnya angin, ya angin yang sangat lembut, angin yang sangat wangi, yang berhembus sehingga orang yang ada iman sedikit saja terkena angin tersebut akan mati sehingga bumi nanti menjelang hari kiamat tidak ada orang Islam sama sekali. Kemudian hari kiamat itu akan datang dan mengenai orang-orang kafir saja. Orang Islam tidak merasakan hari kiamat. Ya, ini bapak, bapak ibu, ibu dan jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya. Wasa'udu' kama badal Islam itu akan kembali asing, ya. Dan kita sudah merasakan sedikit demi sedikit keterasingan Islam, keterasingan Islam artinya ajaran Islam banyak tiang ngaku Islam, ya, orang ngaku Islam banyak, tetapi orang-orang yang mengaku Islam ini tidak mengamalkan ajaran Islam dengan benar ajaran Islam yang benar dianggap asing, ya contohnya apa? Contohnya cinggot, ini dianggap aneh orang bercinggot, padahal jelas hadisnya, jelas tuntunannya, tetapi orang menganggap aneh, asing, orang memakai jilbab besar, memakai cadar, ya dianggap aneh, ya, padahal jelas tuntunannya, jelas dalilnya dari Rasulullah. Solom Allah alaiwasalam. Ya, yeah. nam dianggap asing, ajaran Islam dianggap aneh dan nyelepek. <tuh> Seperti itu memang sudah, ya, yeah. diramalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yeah. berbahagialah orang-orang yang asing. Artinya, huruba di sini adalah orang yang asing mempertahankan kebaikan mempertahankan kebenaran di lingkungan yang jelek. Ya, lingkungannya jelek, lingkungannya bermaksiat, lingkungannya berbuat dosa tapi dia tidak mau ikut lingkungan yang salah. Ya, kalau lingkungannya baik, dia ikut, maka ini suatu baik, suatu kebaikan gotong royong dan yang lain ikut lingkungan yang baik. Tapi kalau lingkungan yang jelek ajaran yang jelek dia tidak ikut maka inilah yang dinamakan apa al buruba orang-orang yang asyik <tuh> yaitu walaupun orang banyak di sekitarnya tapi lingkungannya itu lingkungan yang jelek dan dia tidak mau mengikuti kejelekan tersebut tapi punya prinsip yang baik dan yang benar. Ya, ini Bapak Muh. Ya, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajaran Islam. Kemudian pada zaman sekarang, ya, pada zaman sekarang ada orang-orang yang kembali mengajarkan dan mengikuti orang-orang jahiliyah. Ya, pada zaman modern saat ini, wanting tiang-tiang yang kembali mengajarkan budaya orang Jayuni yaitu apa yang dijadikan patokan kebenaran adalah banyaknya pengikut ya ini ada orang-orang zaman sekarang contohnya apa contohnya adalah partai politik ya partai-partai politik saat ini itu ya. oh, apa itu partai politik itu tujuannya apa Mencari suara Mencari pengikut Mencari anggota sebanyak-banyaknya Yang penting punya anggota yang banyak Dengan cara apapun ya, Bisa ikut, bisa masuk, bisa daftar Dengan dibayar uang, disopo Atau dengan cara apapun Yang penting cari pengikut Ya, Ini Ukuran kebaikan, ukuran kebenaran Dengan banyaknya penghubung Yaitu partai-partai politik Apakah anggotanya orang Islam Orang kafir Orang jelek, orang baik Tidak ada filter Tidak ada saringan Yang penting banyak anggota Semuanya didaftar Tidak Melihat yang daftar itu orang baik Atau orang jelek Yang penting banyak Nah ini kebiasaan orang jadi dunia zaman dahulu yang ada pada zaman sekarang. Ya, kita jangan sampai mengikuti, jangan sampai ya mengikuti seperti itu. Yang menjadi ukuran, yang menjadi patokan kita adalah kebenaran. Segala sesuatu yang benar cocok dengan Al-Qur'an dan sunah kita itu. Walaupun sedikit orangnya Tetapi Selain itu Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Tidak boleh kita ikuti Walaupun banyak orang Yang mengikutinya Banyak anggotanya Tidak boleh kita masuk di dalamnya Ya Walaupun tadi Banyak yang mengikutinya <tuh> Ya ini ya oh, Bapak Ibu Dan jalan yang dimulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kebudayaan Orang jahiliyah yang keempat adalah Jadi Yang dianggap benar adalah Banyak menukup dan yang dianggap Salah adalah sedikit yang menukup Ya jangan sampai kita Ikut-ikutan Kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya Kita sebagai seorang muslim Agama Islam Tidak mulai seperti orang-orang jahiliyah. Ya ini yang bisa kita bahas Kita sampaikan Pada kesempatan malam hari ini Semoga bisa Bermanfaat Dan sebelum kita akhiri Bapak Bapak, Bapak, Bapak ada pertanyaan Atau kurang jelas silahkan disampaikan Ya tidak ada Kita tutup Kita doa kekawal untuk majlis بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك